Selanjutnya Adalah Al-Mizanu As-Sorfiyyuh Kita mulai khususnya dulu Al-Mizanu As-Sorfiyyuh Ia kalimatun على واسم فعل جاءت لتبين بنية الكلمة وتزين الكلمات العربية لمعرفة أصول الكلمة وترتيب الحروف الميزان والصرفي تimbangan sarf Hiyya kalimatun Dia itu adalah sebuah kata Ala wazni fa'ala Yang dia itu diikutkan wazan fa'ala Ja'at Kalimat ini Datang Litu bayina kalimah Untuk menjelaskan bangunan sebuah kata jadi yang namanya timbangan shorof itu adalah sebuah timbangan, sebuah timbangan yang kata ter, sebuah kata yang ikut wazan fa'ala. Ya. Ja'at kalimat ini didatangkan litubayyinah bunyatul kalimah untuk menjelaskan bangunan sebuah kata. Watazino, watazina al kalimati al Arabia dan tujuannya kata tersebut zan, wazana ya zino, damirhia kembali ke al kalima dan kata fa'ala tadi, ya, itu digunakan untuk menimbang kata-kata di dalam bahasa Arab. Fungsinya nanti untuk menimbang kata yang ada di dalam bahasa Arab baik isimnya ataupun baik fiilnya lima rifati usulil kalimah tujuannya kenapa sebuah kata itu perlu ditimbang dengan mengikutkan wazan fa'ala ya kenapa sebuah kata dalam bahasa Arab itu harus ditimbang dengan mengikuti wazan fa'ala Ya, lima rifati usulil salimah tujuannya untuk mengetahui dasaran dari sebuah kata jadi istas ala atau istagifaro diikutkan wazanfa ala tujuannya untuk mengetahui dasaran dari kata tersebut Istaghfara kata dasarnya apa? Tiga hurufnya apa? apa, apa, apa. Karena dalam bahasa Arab itu tetap sebuah kata dibentuk dari tiga huruf. Ya. <tik> dalam bahasa Arab sebuah kata tetap dibentuk dari tiga huruf. Wa tartibil huruf Tujuan yang kedua, untuk mengurutkan huruf sebuah kata. Ya? Jadi kalau anak mengambil contoh, kata istagfaroh. Istagfaroh ini sudah lebih dari tiga huruf. Nah, fungsinya kita membuatkan koedah wazan soroh, yang ikut wazan faala lima'rifati usulil kalimat untuk mengetahui kata dasar dari beberapa kata dalam bahasa Arab tadi jadi sebuah kata kata dasar tiga hurufnya itu apa itu nanti ditimbangkan kewazan fa'ala istagufaro untuk mengetahui tiga hurufnya diikutkan wazan fa'ala Tujuan yang kedua, watar tibil huruf. Untuk mengurutkan huruf sebuah kata. Jadi istagfaroh, mana huruf yang pertama, mana huruf yang kedua, mana huruf yang ketiga, itu nanti di wajan faal. Jadi kalau istagfaroh, asal katanya adalah ghofaroh, Huruf pertamanya adalah huruf Gho sebagai Fafi'il. fa sebagai Ain Fi'il. Ro sebagai Lam Fi'il. Ya, Itu fungsinya Al-Mizan As-Sorfi'yuh. Untuk menimbang kata dalam bahasa Arab, apanya yang menimbang nanti untuk mengetahui kata dasarnya. Yang kedua untuk mengurutkan huruf dari sebuah kata tersebut. Jadi apa huruf yang pertama? Apa huruf yang kedua? Dan apa huruf yang ketiga? Itu bisa kita tentukan dengan wazan as-sharfiy. Ya, timbangan shorof. Fa waznu jalasa fa'ala, maka wazan jalasa ya, itu ikut wazan timbangan fa'ala. Barca dari sini kita tahu jim adalah huruf fa'ilnya huruf pertama lam adalah ain fiilnya huruf kedua dan sin adalah lam fiilnya huruf yang ketiga Wa wanu hamida dan wazan hamida ikut wazan fa'ilah. wa waznu hasuna ikut wazan fa'ula Ada fa'ilnya ada ain fiilnya ada lam fiilnya Wal harfu al-awwalu ismuhu fa'ul kalimah dan huruf yang pertama ya ismuhu namanya adalah fa'ul kalimah fa kata atau kalau biasanya kita sebut kalau dia fiil fa fiil. Fa fiilnya, ain fiilnya, lam fiilnya. Tapi karena ini kita mau kasih bahasa umum, karena kan isim juga bisa ditimbangkan dengan wazan itu, maka kita disebut dengan nama fa kalimah. Wal harfu tsani ismuhu ainul kalimah. Dan wazan huruf yang kedua yaitu huruf lam misalkan pada jalasa itu namanya ainul kalimah. Wal harfu as-salis dan huruf yang ketiga ismuhu lamul kalimah. Namanya adalah lamul kalimah. Ya. ya, ya, ya. Kalau fiil yang ditimbang biasanya dinamakan dengan fi'il, ain fiil, lam fiil. Tapi karena biar bisa mencakup fiil dan isim Maka bahasanya yang paling bagus adalah fa' kalimat, a'in kalimat, dan lam kalimat. Karena kalimat itu kan umum. Bisa isim, bisa fi'il. ya Kalau kalimat itu umum. Bisa isim, bisa, bisa fi'il. Tapi kalau kita katakan fa' fi'il, lam fi'il, a'in fi'il, maka nanti di situ tidak ada isimnya. ya Maka bahasa beliau di sini mengatakan huruf yang pertama namanya adalah fa' kalimat, Huruf yang kedua namanya ain kalimat, ain kata, dan huruf yang ketiga namanya adalah lamul kalimat Ditambahi kata yang masuk pada timbangan sorot hanya fi'il dan isim. Ya. Kata, Kata yang, yang bisa masuk kepada Al-Mizanu As-Surfiyuh itu hanya fi'il fi dan isim. Dan, dan, dan. Ya. ya, ya. Maka tidak boleh diikutkan wazan sorof, yaitu huruf isim-isim mabni dan fiil jamil. Maka tidak boleh diikutkan wazan sorof. Ya timbangan sorfiya, al al sorfi ya alwaznu asorfi al almizan asorfiu itu huruf, semua huruf tidak ada mengikuti wazan sarfiah. Dan semua isim apa ini? Hadza, man, ba, huwa, itu semuanya isim mabni tidak ada, ada ikut wazan timbangan sarfiah. Kemudian fiil jamid. Semua fi'il jamid juga tidak mengikuti wazan as-sorfi'u. Yang bisa masuk pada al-mizan as-sorfi'u adalah isim dan fi'il. Selain daripada isim dan fi'il seperti huruf, isim mabani atau fi'il jamid, maka tidak bisa dimasukkan kepada Al-Mizan As-Sarfiy. Ya, seperti an misalkan huruf J Enggak ada, enggak bisa. Dia enggak mengikuti timbangan sharaf. Tapi kalau fiil dan isim, maka semuanya masuk. Makanya ingat nanti ketika menyebutkan fa, fa, ataupun lam kita namakan fa kalimat, ain kalimat dan lam kalimat. Kan yang makruf sering kita ucapkan kan fa fiil, ain fiil, lam fiil. Tapi kalau kalian katakan itu, maka nanti kata yang berbentuk isim enggak masuk. Tapi kalau kalian katakan fa kalimat, ain kalimat, lam kalimat, maka Kata selain daripada fi'il juga masuk seperti isim. Karena kan kalimat itu umum. Kalimat itu kan artinya kata. Bisa fi'il, bisa isim. Maka contoh syasara. Syin adalah fa' kalimat. Kaf adalah ain kalimat. Ro adalah lamul kalimat. Ya, ro nya itu adalah lamul kalimat. Jadi shakar, shin adalah fa kalimatnya, fa alanya, fa nya, kaf adalah ain fiilnya yang a, kemudian ro adalah lam fiilnya. itulah yang kita sebutkan tadi wazan Fa ala, fa ula atau fa mula, tergantung wazannya nanti. Yang penting ada fa kalimatnya, ada ain kalimatnya, ada lam kalimatnya. Sekarang, kefatu zanu al kalimat, bagaimana kata itu ditimbang atau bagaimana menimbang sebuah kata al kalimat itu maksudnya beberapa kata, ya. Kata beliau izahkaanatil kalimatusulatiyan, fa'inhatu zanu bima yuqabilu usuluhha min alif wa alif wa lam fa mathalan kalimatu sajadah nusyiru likulli harfin minha bi ramzin yusamma bihi maka apabila katanya itu adalah kata trilasia yang tiga huruf fa innhatu zano maka sesungguhnya setiap kata tersebut akan ditimbang bima yuqabilu usulaha dengan timbangan yang menerima kata usulnya, kata aslinya, dasarnya. Min alfai wal ain wal lam. Dari fa kalimat, ain kalimat, dan lam kalimat. Kalau dia kita tiga huruf, maka tinggal diikutkan wajan, fa, ain, dan lam. Pemasalan, maka contohnya kata saja ya, kata saja Nushiru kita mengisyarakan lekul harfin minha, ya, dengan setiap huruf yang ada di dalam kata saja dah tadi biramzin yusamadihi, ya, dengan harokat yang dinamakan dengannya atau dengan apa tadi wazan yang kita sebutkan tadi yaitu fa kalimat ain kalimat dan lamul kalimat. Kasin nutu sama faul kalima. Makasinnya itu dinamakan dengan fa kalimat. Wal jimu ada pun huruf jimnya tu sama ainal kalima. Dia dinamakan dengan ainal kalima. Wedalu tu sama lamal kalima. Ada pun huruf dal dinamakan dengan lamul kalima. Ya, itu diantara antara ya, ya, ya. tariqatul wazni. Ya, jalan untuk membuat wazan membuat timbangan. Yudbatu al-mizanu mithla dabtil kalima al-mawzunati fil harakati was-sukun. Mislo, fa waznu faala, wa waznu hamida faila, wa waznu hasuna faula. Maka diberikan harokat pada wazan. Sebab wazan itu diberikan harokat seperti harokat pada kata yang ditimbang dengannya. Jadi kan ada mizan, ada mauzun. Ya, kalau mausunnya itu fa'alanya. Kalau mizannya nanti itu adalah jalasanya. Maka diberikan harokat pada al-mizannya itu kita ambil contoh misalkan jalasa. Itu seperti harokat kata yang ditimbang dengannya yaitu kata fa'ala. Fil harokati pada harokat-harokatnya. Wasukuni dan pada sukunnya. Artinya kalau pada fa'ala dikitu fa kalimatnya di fathah maka nanti pada jalasa huruf jimnya di fathah. Kalau nanti pada ain kalimatnya di kasrah maka nanti pada lam lamnya itu nanti di kasrah. Tapi karena ain kalimatnya itu di fathah maka lamnya juga di fathah, jala. Ya. Wasukun dan juga disukunkan. Artinya kalau misalkan dari fa, ain dan lam kalimat, mana yang disukun, maka begitu juga lah kita berikan harokat sukun pada kata yang kita timbang. Ya, Mana harokatnya dikasih harokat, mana yang sukun, ya dikasih sukun. Maka seperti kata juga, hamida, Karena fa kalimatnya huruf ha' di fathah, maka dia di fathah. Ya, ya, ya, Terus kepada huruf, ya, ya. huruf ainnya ya, ya. itu dikasro, ya, ya. maka huruf mimnya ya, ya. itu dikasro. Dan huruf, ya, ya. huruf lam, lam, lam, lam kalimatnya di fathah, ya, ya. maka pada huruf dalnya juga di fathah. Mengambil persis. Mana yang berharokat dikasih harokat, mana yang di fathah di fathah, mana yang nanti disukun maka dia juga disukunkan. Dan contoh timbangan hasuna. Dia ikut wazan faula. Hasuna faula. Ya. Fa kalimatnya di fathah, ain kalimatnya di dhamma, maka sinnya juga dibaca dhamma. Lam kalimatnya di fathah, maka nunnya juga di fathah. Hasuna. Contoh kata jalasa wa waznuha faala, terus contoh kata hamida wazannya adalah fakila, dan contoh kata hasuna wazannya itu adalah fakula. Ini mudah insyaallah ya masih bisa difahami. Yang kedua. Izka natal kali maturubaiyatan. Apabila ada sebuah kata yang dia rubaiyatan mujarrot, rubai mujarrot asli empat huruf. Ya, bukan empat huruf tapi satu huruf tambahan tidak. Asli bawaan katanya itu memang empat huruf. Fa inna naziidu al-mizani laman al-ahrufi faala maka sesungguhnya kita menambahkan pada timbangannya yaitu timbangan faala laman yaitu huruf lam ya al-ahrufi pada huruf Fa'ala Jadi yang ditambah nanti Lam kalimatnya Berarti menjadi Fa'ala Jadi kalau suatu kata Dia itu rubai mujarrot Rubai mujarrot itu Asli empat huruf Paham? Maka nanti Cara membuatnya Yang asli dari empat huruf itu tinggal ditambahkan itu, lam kalimatnya. Berarti setelah lam kalimat yang pertama, ditambahkan lagi lam kalimat yang kedua. Bacanya fa zala. Seperti zal zala, dah roja. Ya seperti zal zala atau dah roja. Ya, Zalzala Ikut wajan Fa'lala Dahroja juga ikut wajan Fa'lala, tapi ini asli Ya, setiap kasan yang ikut wajan Fa'lala Itu sulasi mujarrot Asli tiga huruf Eh, sulasi eh, Rubai mujarrot ya, Asli empat, empat huruf Nah, di sini Kalian tambahin Ditambahkan lam kalimat. Pada lafad fiilnya. Atau pada lafad isimnya. Ya. Contoh fiilnya seperti di buku kita, zalzala dahroja. Kalau contoh isimnya seperti Ja'farun. Ya. Ja'farun wazannya itu adalah fa'lalun. Ya. Ja'farun itu wazannya adalah fa'lan. Mari, tadi kan sudah kita sebutkan ya. Mizan Sorof ini kan berlaku pada isim dan fi'il. Ada fi'il yang asli nanti empat huruf. Ada isim aslinya empat huruf. Jadi meskipun dia isim ada asli empat huruf. Rubai Mujarro. Caranya bagaimana? Sedangkan kita punya dasaran kata timbangan. Yaitu fa'ala. Caranya tinggal menambahkan lam fi'ilnya. Lam kalimatnya ya. Baik pada fi'il atau baik pada isim. Kalau fi'il, fa'ala. Kalau isim kan, fa'lun. Kalau fa'ala, dikasihkan wala. lam fi'il lagi menjadi fa'lala. Kalau isim, menjadi fa'lalun. Ya. Ja'farun, fa'lalun. Asli, katanya asli. Dahroja, fa'lala. Itu juga asli bawaan kata. bukan huruf tambahan. Contohnya di situ al-kalimat katanya adalah zalzala, waznuha wazannya adalah fa'lala. Al-kalimat katanya adalah Al dah raja wazannya adalah fa'lan As-salis yang ketiga. Apabila adalah sebuah kata tersebut. Sebuah kata yang ditimbang itu mazidatan. Memiliki huruf tambahan. Jadi bukan asli ya. Bukan mujarrod. Tapi mazid. Ada makanya namanya syolah si mazid. Terubai mazid. Ya. Apabila ada sebuah kata yang kita timbang dia punya huruf tambahan. Fa inna na nuzidu ma yuqabil hadzihi ziyada. Maka sesungguhnya kita juga menambahkan pada wazan faala ya menambahkan di sini maksudnya menambahkan pada wazan faala nazidu dan menambahkan pada wazan faala ma yuqabilu azziada apa yang bisa menerima tambahan? Maksudnya dari kata faala mana huruf yang menerima tambahan yang sama? Jadi kalau ada suatu kata yang kalian timbang, kita ambil contoh dulu allama. Ini yang kata yang mau kita timbang. Mizannya timbangannya yaitu faala. Tentunya kan sudah tidak sama ya? Satu tiga huruf, satu empat huruf. nah cuman empat hurufnya dia ini, itu mazid. Satu hurufnya itu tambahan, bukan mujarrad. Kalau mujarrad itu asli bawaan kata. Kalau ini tambahan. Maka nanti pada wazan fa'ala yang kita punya sebagai mizan, itu kita tambahkan pada huruf yang mau menerima tambahan yang sama. Berarti kalau kita punya wazan fa'ala, Allama maka wazan huruf yang menerima nanti tambahan adalah la ain fiilnya. Ya, ain fiilnya. Allama menjadi fa'ala. Qaddama menjadi fa'ala. Nazzafa menjadi fa'ala. Ain fiilnya menerima tambahan. Ya, ain fiilnya menerima tambahan. Seperti kata Alama Itu wazannya adalah fa'ala Kata Qobdama wazannya adalah Fa'ala Dan contoh Nazzafa wazannya itu adalah Fa'ala Jadi kalau ada sebuah kata Yang mau kita timbang dia itu Empat huruf kalian dapat ini Tapi empat hurufnya Dia itu za'idah satu hurufnya itu huruf tambahan, A, bukan asli bawaan kata, bukan mujarol. Maka caranya pada mizan sorot yang kita pegang tadi yang tiga huruf, tambahkan kepadanya huruf yang menerima tambahan. Faala eh berarti tadi apa tadi? Alama Al maka lam kalim, eh, ain kalimat berulang, menerima tambahan ya, menjadi empat huruf maka nanti di wazan kita faala eh, faala pada ain fi'ilnya juga kita kasih huruf tambahan tapi karena bertemunya huruf yang sama maka digabungkan menjadi menjadi satu maka bacanya faala ya wazannya itu adalah faala Amin. Rabbana nahmiduka subhanallahi la ilaha illa